Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Wa an'udhu min syarur yang wa min sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalahu wa mayyudhalil falahadiyalah. Asyadu an la ilahillallah wa ahdahu la sharika lah. Asyadu anna muhammadan napluhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ba'dah. Demikian, ichatib billahi rahmani wa rahimakumullah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fikhi Sunnati wal Kitabil Aziz oleh Syekh Badawi hafizallahu taala. Pada pertemuan sore ini kita masuk halaman 212 yaitu keutamaan salat jenazah dan mengiringi jenazah. Kalau enggak salah di situ terakhir. Uh, adapun keutamaan sholat jenazah dan mengiringi itu adalah e, kemarin kita sebutkan kalau hanya sholat saja tidak mengiringi sampai ke kuburannya maka dia mendapatkan pahala satu kiraat. Kalau mengiringi sampai ke kuburannya maka dia mendapatkan dua dua kiraat. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala man sholala jenazatin walam yatbaha falahu kiraat. Barang siapa yang sholat jenazah dan tidak mengiringinya sampai ke kuburannya, falahu kirat maka dia mendapatkan pahala satu kirat. Bayin tabi'ahah kalau dia mengiringi sampai ke kuburannya, falahu kiraton maka dia dapat pahala dua kirat. Kemudian para sahabat bertanya, wamal kiraton berapa dua kirat itu ya Rasulullah? Kala segaruhumamisluhut paling kecilnya itu adalah seperti gunung uhud. Kewatan mengiringi jenazah ini itu hanya berlaku untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Jadi wahad al fatul fiat bayi jenazah inamahwal darijal dunan nisa. Jadi hanya untuk laki-laki, bukan untuk wanita, karena wanita dilarang mengiringi jenazah. Wanita dilarang mengiringi jenazah. Adapun wanita secara kubur, maka itu adalah boleh. Tapi mengiringi jenazah sampai ke kuburan, maka itu adalah apa? Itu dilarang. Sebagaimana hadis terumuh hatiya radhiyallahu taala nahi nan itibail janasa, jana'is walam yasim alainam. Kami dilarang mengiringi jenazah dan kami tidak ditekankan. Kemudian juga adabnya yang berikutnya adalah tidak boleh mengiringi jenazah dengan apa-apa saja yang menyelisihi syariat. Wala teju santut bal jana'is bimayu khalifah syariah selama mengiringi jenazah itu adalah menyelesaikan syariat, maka itu tidak boleh dan yang harus dihindari ketika mengiringi jenazah yaitu adalah apa? Uh, apa mengangkat suara dengan tangisan yang kedua adalah mengiringi jenazah dengan bukhur, dengan dupa dengan uh, ini adalah apa sebagaimana disebutkan dalam hadith La tutbaw jal al janais bisautin walangar tidak boleh jenazah itu diringi dengan suara. Suara apa saja, suara tangisan, suara nyanyian, suara apa namanya? eh uh, zikir-zikir yang di sambil jalan mengiringi jenazah, lailahaillallah di, diringi sampai ke kuburan, maka itu semuanya tidak ada, tidak ada dalil sama sekali. Dan itu termasuk bid'ah, tidak ada khilaf di antara para ulama. Karena dilarang mengiringi. Apalagi dengan mengiringinya dengan alat-alat musik. Atau dengan e, menyerupai orang-orang nasrani. Seperti mengiringi jenazah dengan militer, irita, iringan militer, tembakan dan seterusnya. Itu adalah termasuk perkara e, beda dan itu termasuk yang di yang dilarang di dalam islam. Dan adab yang berikutnya adalah wayaju walisra fi sayri biha sayaran. Jadi berjalan cepat ketika eh uh, apa namanya? berjalan cepat ketika membawa jenazah itu ke kuburannya. Dan adab yang berikutnya wayaju sul masyuha mah. Boleh Anda berjalan, berjalan di depan jenazah dan boleh Anda berjalan di belakangnya wa khalfaha wa yaminiha wa yasariha. Boleh Anda berjalan di Depan jenazah, di belakang jenazah, di samping kanan jenazah, di samping kiri jenazah. Iaitu adalah apa? Uh, yang jelas dekat dengan jenazah. Ilar rokib kata Syehl kecuali pengendara. Kalau pengendara hendaknya berada di di belakang fayyish rokhalfah. Kalau pengendara itu adalah di belakang. Berdasarkan hadis dari Muqirah bin Shubbaikal so Kalau Rasulullah Sallam arroqibu khalfal jenazah. Bahawa pengendara itu hendaknya di belakang jenazah. Wal masih, adapun pejalan kaki, hayyus shalaminha, di mana saja dia inginkan. Uh, akan tetapi, walakin al afdal, al masihu halfah. Akan tetapi yang tetap yang afdal adalah berjalan di belakangnya. Taib. Yang berikutnya adalah adab yang berikutnya mazaya kuliza dah al kubur, ahmar ralihah. Apa yang diucapkan ketika masuk ke dalam kuburan atau melewati kuburan? Artinya doa masuk kuburan. Doa masuk kuburan itu adalah apa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Aku taukaifa aqul lahum ya bagaimana saya mengucapkan kepada untuk mereka yang ada di kuburan wahai Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kuli assalamu ala di ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu almustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insallahu bikum la lahiqun." Ini adalah doa ketika masuk ke dalam uh, kuburan. Atau doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Assalamu alaikum, ahla diari minal al-muminin, awal muslimin, wa inna insya bikum hubikum lalakikum, assalamu ala na, walaikumul 'afiyah. Tapi itu doa uh, doa yang diajarkan. Kemudian yang berikutnya adalah ad-dafnu, adalah menguburkan uh, jenazah wajib uh, menguburkan jenazah walaupun dia orang kafir maka kemarin kita sebutkan orang muslim itu kewajibannya ada empat, memandikan, mengafani mensolati dan menguburkan Adapun jenazah orang kafir cuma satu yaitu menguburkan tok. tidak ada syariatnya memandikan orang kafir, uh, mengafani mensolati, tidak ada orang kafir langsung di, dikuburkan sebagaimana uh, sabda nabi SAW li'alimin nabi talib Sabda Nabi sallallahu kepada Ali bin Nabi Talib dan Abu Thalib ketika meninggalnya Abu Talib "Izhab fawarihi." Pergilah dan kuburkan Bapamu Pergilah dan kuburkan, kuburkan Abu Talib Wa sunnatul hadfnu fil adapun yang sunnah ketika di di kuburan yaitu adalah apa? Uh, yang sunnah di kuburan adalah ya dafinul maut fi maqbar al-Baqi. Jadi yang sunnah di menguburkan jenazah itu adalah di kuburan, di pekuburan, di pemakaman. Maka tidak boleh menguburkan jenazah di belakang rumah, di samping rumah, di kebun, di apa namanya. Jadi harus di uh, sunnahnya di pekuburan, pekuburan uh, di tanah kuburan. Kecuali darurat uh, seperti yang mungkin terjadi uh, apa namanya peristiwa-peristiwa bencana alam yang menimpa kaum muslimin. Kecuali, kecuali yang memang dikecualikan seperti siapa, yang dikecualikan tidak dikuburkan di pemakaman umum adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallam dikuburkan di mana dia meninggal, yaitu di kamar Aisyah. Demikian juga. Uh, siapa uh, orang pahlawan-pahlawan Uhud yang meninggal di Uhud itu Gunung Uhud tidak rido kalau jenazahnya diambil, artinya tidak rido kalau jenazahnya di, di uh, dibawa ke Baki. Jadi Gunung Uhud mintanya ya jenazahnya itu dikuburkan di Uhud. Sebagaimana dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW dikuburkan di mana dia meninggal. Adalah apa? Uh, adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu taalaanhu. Sama itu min Rosulah sallam saya an mana si Saya pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu mana Saya tidak pernah melupakannya. Kal apa perka, uh, Abu Bakar berkata maka batal Nabiyan tidaklah Allah subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi. Ilah fil mau diandati yuhibu ayud vanafihi, kecuali di tempat yang dia suka dikuburkan di tempat itu. Pada vanuhu fil mau divirasi, maka mereka pun menguburkan jenazah Rasulullah Sallam fil mau divirasi di tempat tidurnya. Demikian juga dikecualikan adalah syuhada fil maaroka. Ya yang tadi saya sebutkan di apa di uh, Uhud itu dikuburkan di Gunung Uhud. Gunung Uhud tidak tidak mau dia di, dipindah kuburannya. Jadi ini tempat yang kita katakan yang dikhususkan. Adapun selain daripada itu, maka apa? Maka eh, semuanya adalah dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kemudian adapun perkara yang tidak dibolehkan dalam menguburkan jenazah, walaya jusa dafnu fil ahwal lilatiyah Kecuali dengan tidak boleh menguburkan pada kondisi berikut ini kecuali darurat. Yang pertama itu adalah tidak boleh menguburkan jenazah pada tiga waktu yang telarang. Tiga waktu yang telarang. Yang pertama adalah apa? Ketika matahari terbit sampai matahari meninggi sekurang satu tombak dan yang kedua ketika matahari tegak lurus, artinya berada pada posisi puncak sampai tergelincir dan yang ketiga ketika matahari e, mau tenggelam sampai tenggelamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilarang menguburkan jenazah itu adalah apa? Adalah di malam hari. Di di malam hari. Kecuali darurat ya, kecuali darurat. Sebagaimana yang kedua di situ Dalil yang menunjukkan di malam hari, yaitu adalah yang kedua hadits Anjabil, Anas Nabi SAW Zakararul rajulan mina Sahbihi Kubit. Uh, Nabi SAW menyebutkan seorang sahabat yang meninggal, wa Kubi nafika faniin kail ta ta'il kemudian dikafani, tapi kain kafan yang tidak terlalu panjang, wa Kubir rolaylan dan dikuburkan di malam hari. Wa Zajar Nabi SAW maka Nabi SAW melarang, ayuk Bararul Jalan min Layli dikuburkan di malam hari hatta ya sallallahi sampai dia disalati jenazahnya illa yutarra insanu nidzani kecuali terpaksa nah, dikuburkan di malam malam hari. Taib, kemudian eh, yang berikutnya adab yang berikutnya dalam menguburkan jenazah adalah wa wajibu imaqul qabr. Wajib mendalamkan kuburan wa tawsihu wa si melapangkan kuburan wa si dan membaguskan kuburan. Jadi wajib kuburan itu dibuat dalam, dibuat luas, dan dibuat e, bagus. Sebagaimana hadis dari Hisam bin Amir qal, "Lamma kana yaum Uhud ketika perang Uhud usiba man usiba minal muslimin wa asaba jirahat." E, ketika di perang Uhud banyak sahabat yang tertimpa yang selanya apa namanya uh, cobaan yang menimpa kaum Muslimin. Wahabah benda sejerahat ada yang terluka. Fakulnaya Rasulullah Allah Furwaleh Nadi Kulinsan yang sedih. Wahai Rasulullah, kalau menggali kuburan setiap orang itu kan sangat memberatkan. Fakai Fatamuruna apa yang kuperintahkan kepada kami? Fakalau Furu, uh, gali lah, wah Ausio dan luaskanlah. Wa'amiku dan dalamkanlah. Wa'asinu dan baguskan. Wa'dafinu alisneni wassalasa filkobar. Kuburkan dua orang atau tiga orang dalam satu kuburan. Wa kaddimu aksaruhum Qur'anan. Dan dahulukan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fakana abisal disasalasa wakana aksaruhum Qur'anan fakuddim. Kemudian, Wa'yajusu filkobri Allah duwasyak. Ini termasuk kuburan itu ada dua macam. Ada bentuknya lahat, ada bentuknya syak. Lahat itu bentuknya uh, seperti bentuk L. Lahat itu bentuk L. Jadi bentuk L. Jadi di bawah itu dibuat dibuat lagi kalau di Indonesia di tanahnya dibuat ke barat lagi. Jadi dibuat lubang, kemudian di sebelah baratnya digali paling bawah digali lagi hanya khusus untuk masuk uh, jenazah. Itu namanya lahat. Jadi dibuat L. Kemudian shak itu lubang di dalam lubang. Jadi buat lubang, nanti di tengahnya dibuat lubang lagi itu namanya shak. Dan mana yang lebih utama? Tentunya adalah lahat lebih utama daripada eh, shak. Tapi para ulama eh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dibuatkan lahat ketika dia meninggal dunia, sebagaimana hadit dari Anas Ibnu Malik. Lammat tawfi anabi sallallahu alaihi wasallam ka nabil Madinah yulhid. Di Madinah itu ada seorang tukang lahat wa akhar yadrah, yang satunya tukang gali. Faqalu kemudian mereka berkata nastakhiru rabbana, kita istikharah. Kami istikharah kepada Rabb kami wa naba'asu ilain ilaihima dan kami mencari keduanya. Fa ayyuhuma sabaq siapa yang duluan datang taraknahu, kami biarkan dia. Para Salallahu Alaihi kemudian diutuslah kepada keduanya. Fa Sabakah Sahibul Lahat ternyata yang tukang lahat itu lebih dahulu datang. Fa Lahadulin Nabi Sallam. Maka mereka membuat lahat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tapi para ulama yang lain mengatakan itu tergantung struktur tanah. Bisa jadi lahat itu lebih utama, bisa jadi sak itu lebih utama. Kalau tanah Tanah itu maksudnya tanah keras batu-batuan maka lahat itu lebih utama. Tapi kalau tanah berpasir maka shak itu adalah lebih lebih utama. Kemudian adab yang berikutnya adalah yang berhak menurunkan jenazah itu adalah laki-laki tidak boleh wanita. Ya tawallah insalul mayit walaukana unsa arrijal dunan nisa. Yang berhak menurunkan mayit walaupun dia jenazah perempuan. Itu tetap harus laki-laki. Dunan Nisa tidak boleh wanita. Lianal ma'hud fi ahdi Karena Ini yang dilakukan, dipraktekkan di masa Nabi SAW. Dan juga di masa para sahabat sampai hari-hari ini. Dan tentunya yang paling berhak menurunkan jenazah itu adalah walinya. Wa uliya ul bin zali. Para wali si mayit itu lebih berhak yang menurunkan jenazah sebagaimana Allah berfirman wa ulul arhamu ba'duhum aula biwaqin fi kitabillah dan suami juga boleh menguburkan jenazah istrinya wa yajuzul zaw ta yatawalla dafna zawjatihi jadi suami juga boleh menguburkan jenazah istrinya dengan syarat tapi dengan syarat dengan syarat suaminya itu lakin dzalika mashrutun bima idzakana lam yata' tilkal laila. Dengan syarat dia tidak mencampuri malam hari. dengan syarat dia tidak mencampuri istrinya di malam hari. Jadi pagi hari boleh dia me, pagi hari boleh dia menguburkan jenazah istrinya dengan syarat malam harinya dia tidak mencampuri istrinya. Tapi eh uh, Adapun sunnahnya dalam memasukkan jenazah wasunnah wasunnah tu idhalul 218 wasunnah tu idhalul mayit min muakhiratil kubur sunnahnya adalah memasukkan mayit dari muakhiratil kubur dari apa namanya dari belakang kuburan maksudnya itu dari arah kaki. Jadi yang sunnah dalam memasukkan jenazah itu dari arah kakinya. kan Kalau misalnya di Indonesia itu kuburan itu kan menghadap, membujur mana utara selatan ya. Utara selatan. Jadi kuburan itu biasanya utara selatan. Kepalanya biasanya di utara, maka memasukkan jenazah itu dari arah selatan. Dari arah kaki. Jadi kakinya di selatan, maka kepalanya dari arah kaki. Jadi memasukkan kuburan dari arah kaki bukan di kiblat, di depannya atau dari sebelah timurnya, dari utaranya tidak. Yang sunnah adalah dari arah kaki. Mimu qabr Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abis Haqal, Awasal Harith, A Yusuf Alaihi Abdullah Ibnu Yazid, Bosallalaihi Thumadhakalahu Alkubro. Nah, di sini memasukkan ke dalam kuburan mingki baliri jelei Alkubur. Dari arah kedua kaki, dari arah kaki kuburan. Wakalah dari minas sunnah dan ini adalah termasuk sunnah. Kemudian mayet itu dimiringkan, dimiringkan ke sebelah kanan, dimiringkan ke sebelah kanan dan wajahnya menghadap arah kiblat. Jadi yuja alul ma'yt ala fiqah berihi ala jambihi aliyamin wajahu kubala al kibla wara' suhu rijalahu ilayyaminil kibla wajasariha. Jadi artinya dimiringkan. Jadi kalau di utara, kepalanya di utara, ya dimiringkan badannya jadi sisi sebelah kanan, sebelah kiri yang di atas ya berarti ya. Sebelah kiri artinya ini yang bagian di, kalau dimiringkan berarti yang uh, mana? kalau kita tidur mana yang ini yang kiri yang atas ya bagian kiri yang atas artinya dimiring ke itu tergantung ya karena di Indonesia kan kebetulan kita kiblatnya barat kalau di Madinah kan kiblatnya selatan maka rata-rata kepala itu di sebelah barat jadi kuburan Baki itu kuburan Baki itu kan sebelah timurnya Uh, jadi sebelah selatan, uh, Bakai sebelah timurnya. Itu di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Jadi kalau kan kita menghadapnya ke selatan kalau di Masjid Nabawi. Kemudian di kiri Masjid Nabawi kan kuburan baki. Nah kuburan baki itu kuburan rata-rata adalah uh, barat ke timur. Adalah barat ke timur. Jadi apa? Kalau barat ke timur berarti kepalanya sebelah barat berarti miring, ya kan, miringkan ke kanan, ya kan, tetap miringkan ke kanan, dan e, artinya kiri tetap di atas, bagian kiri ini di atas. Tapi itu kalau di e, kalau di Mekah itu tergantung, tergantung karena mengikuti Ka'bah di Masjidil Haram di di Mekah itu kan tergantung dia karena kiblatnya itu adalah dari arah mana saja dia. Tergantung posisi uh, tempatnya. Ada yang di selatan, ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di utara. Itu kalau di di Mekah. Kemudian ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Yang sunnah adalah apa? Uh, meng mengucapkan, mengucapkan ketika memasukkan ke dalam lahat. Apa doa yang diucapkan adalah Bismillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulullah. Atau Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi ada bismillah wa sunnati Rasulillah atau bismillah wa ala millati Rasulillah. Atau mengucapkan juga adalah apa? Bismillah wa billah wa millati Rasulillah. Jadi ada tiga riwayat jadi apa? Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah Kemudian adab yang berikutnya adalah ini doa ketika memasukkan mayat ke dalam kuburan. Kemudian adab yang berikutnya setelah menguburkan setelah jenazah dimasukkan ke dalam lahat atau di dalam lubang yustahabbu liman al-qabr ayya husu min at-turab Disunahkan bagi yang hadir di sekitar kuburan itu adalah apa? Me, apa namanya selanya menuangkan tiga tiga lemparan tanah jadi ambil tanah di dilempar ke bawah apa namanya di tiga tiga anu ya tiga genggaman diturunkan itu adalah termasuk yang sunnah dengan kedua tangan jadi memasukkan dengan kedua tangan di situ adalah memasukkan tanah e, Dua genggam tangan dimasukkan ke dalam kuburan Itu tiga Setelah Ditutup lahat Berdasarkan hadis Dari abu raya rana rasulullah s.a.w. S.a.w. Sumat al-mayit fahasa alaihi Mingki bali roksihi salatan Jadi Menuangkan Menuangkan tanah di atas uh, Kepalanya mayit Kemudian yang berikutnya uh, Yusannu ba'dal faragi min dafini Ada pun sunnah Setelah menguburkan jenazah, sunnah-sunnah setelah selesai menguburkan jenazah, yang pertama adalah yurval kaber ala ardi khalilan nahwasiber, adalah meninggikan kuburan satu jengkal, meninggikan kuburan satu jengkal, jadi bukan diratakan kuburan, tapi adalah dibuat tinggi adalah satu jengkal. Sebagaimana hadis dari Jabir, anna nabi Sallam ulihi dalahu lahat wanusi balehi al-labi nunas saban wa rafi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibr jadi ditinggikan kuburannya dari tanah nahwan min shibr satu jengkal kemudian yang kedua sunah yang kedua adalah ayyu ja'ala musannaman dibuat musannam musannam itu setengah bulatan musannam dibuat musannam musannam itu ya bukan kotak ya tapi dibuat Uh, gundukan itu maksudnya setengah bulatan, ya kayak busur gitu ya. Kan? Jadi dibuat uh, busur, jadi tidak dibuat kotak. Sebagaimana hadis dari Syufia Nattamar kalra itu ala kuburan Nabi Sosalam Musannaman. Saya melihat kuburan Nabi Sosalam itu Musannam. Kemudian sunnah yang ketiga adalah Ayu Bihajar al Nahwihi diberi tanda dengan batu atau yang semisalnya diberi tanda di kuburan itu dengan batu atau dengan kayu atau dengan apa sajalah yang tidak boleh itu adalah dengan pohon, dengan tanaman itu tidak di, tidak dibolehkan jadi dikasih tanda dengan batu bahwa ini adalah kuburan atau dikasih tanda kalau kita mungkin dengan kayu apa namanya itu artinya dikasih tanda kemudian yang keempat Ayya kifal qabr berdiri sejenak di kuburan wa yad'ahu bit mendoakan agar dikokohkan untuk bisa menjawab kuburan wa yastaghfir Allahu dan memintakan ampun baginya. Ini sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala kana nabiy sallallahu alaihi wasallam izafaraq Nabi SAW apabila selesai menguburkan jenazah waqaf alaihi kemudian beliau berdiri Fakallah sambil berkata istighfaruliyakum mintakan lampun kepada saudara kalian wasalu lahuat tasbeit mintakanlah buatnya kekokohan untuk bisa menjawab pertanyaan kubur lainlah hal unusual karena sekarang ini dia sedang ditanya dan boleh duduk-duduk di samping di atas kuburan itu dalam rangka untuk mengingat mengingat mengingatkan kepada yang hadir tentang kematian dan juga artinya menyampaikan memberikan peringatan kepada yang hadir di situ bahwa sebentar lagi kita juga akan mati seperti ini kemudian mengingatkan juga bahwa kematian itu pasti terjadi kemudian apa namanya balasan-balasan juga pasti terjadi artinya siapa yang beramal saleh pasti akan dibalas dengan kebaikan siapa yang Berbuat jelek Itu akan dibalas dengan kejelekan Sebagaimana hadis yang panjang Dari Al-Baru Ibn Azib uh, radhiyallahu ta'ala anhu Ini uh, Apa namanya hadis yang panjang Sekiranya untuk membaca Intinya adalah apa disitu Kalau roh orang mukmin Itu dicabut dengan cara yang baik Orang mukmin itu Kalau rohnya dicabut Itu adalah mesti baik itu orang kafir itu rohnya sebagaimana yang saya, kemarin saya katakan apa e, rohnya orang kafir itu kan dicabut sebagaimana roh itu dicabutkan sebagaimana kelahiran kalau kepalanya yang dicabut itu berarti bagus iya kan artinya kalau dicabut dari arah kepala itu bagus tapi kalau orang kafir itu akan dicabut seperti dari kaki, dari bokongnya, dari mohon maaf, dari punggungnya iya kan. Itu akan dicabut dari tangannya jadi itu malaikat akan mencabut rohnya dari tangan, dari kaki, dari bokong, dari punggung itu orang kafir. Sehingga apa dia akan merasakan sakit yang yang sangat. Maka orang main adalah akan dicabut dari arah arah kepala. Tape itu eh. kemudian sunnah yang berikutnya adalah takziah. Ataziah, taziah at itu artinya menghibur, menghibur keluarga si mayit. Dari kata azza azza yu'zu artinya azza artinya ataziah at itu artinya menghibur. Ay salliyahum wa yakufu an junu uh, an husnihim. Jadi menghibur mereka dan uh, apa namanya mengurangi atau menahan dari kesedihan-kesedihan mereka. Itu mana ataziah. At Adapun perkara yang dilarang, nah, ketika wayang bagi istina bua mreni intataban nasu alaihi Perkara ada dua perkara yang dilarang ketika takziah. Yang pertama adalah apa? Alistima litaziah fi makan khas. Jadi berkumpulnya para takziah itu di tempat yang khusus seperti di rumah, di kuburan atau di. Artinya tidak boleh menghususkan untuk takziah itu di tempat khusus itu nggak boleh. Yang kedua adalah ittikhazu ahli al-mayit at-ta'am li diyafatil al-waridin al-luzzah. Adalah keluarga si mayit membuatkan makanan untuk tamunya yang datang eh uh, lil azah untuk yang menghibur keluarga. Jadi tidak boleh keluarga si mayit membuatkan makanan apa saja. Walaupun itu misalnya roti, permen, aqua, ya kan? biasanya ya kan kalau orang meninggalkan ada permen ada kuah ada roti itu adalah apa itu menyuguhkan kepada tamu itu nggak boleh kecuali kalau tamunya yang bawa kalau tamunya yang bawa roti kemudian dimakan oleh, nggak ada masalah itu adalah dan itu yang sunnah yang sunnah itu justru yang sunnah adalah apa bukan keluarga simaye tapi tetangga kanan kiri itu yang membawakan makanan bagi para tamunya kalau bisa sunnahnya memang para ulama tuan rumah itu tidak masak selama tiga hari Tuan rumah itu tidak masak selama tiga hari Selama tiga hari itu yang nanggung itu adalah Warga sekitar Artinya kerabat Khususnya kerabat yang ada di sekitar rumahnya Atau tetangga kanan kiri yang membuatkan makanan selama tiga, tiga hari Artinya apa? Ini termasuk tazia Tazia itu menghibur Ya, kalau dia harus membuatkan makanan lagi untuk tamunya itu berarti apa? Itu bukan menghibur, berarti kita menambah kesedihan. Sudah bersedih ditambah lagi kesedihan dengan membuatkan makanan bagi para tamunya. Kenapa? Karena dalilnya menunjukkan bahwa membuatkan makanan itu adalah termasuk bagian dari meratap. Sebagaimana hadis dari Jarir bin Abdullah al-Bajali -ba al radhiyallahu anhu, "Kunnana nu'addu al-istima" Kami menganggap berkumpulnya ila ahli al-mayyit kepada keluarga si mayit, wa'saniyat at-ta'am dan membuatkan makanan ba'da dafnih setelah menguburkan jenazah minan niyaha termasuk meratap. Wainnama sunnah ayasna'a qariba al-mayyit akan tetapi yang sunnah itu adalah kerabat-kerabat si mayit yang kanan kiri itu yang membuatkan makanan wa jiranuhu dan tetangganya yang membuatkan makanan untuk Ahliil Ma'jid, uh, Yusbih Ohum. Tentunya tohaman Yusbih makanan yang mengenyangkan buat mereka. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Ja'far ketika Abdullah bin Ja'far uh, berkata, lam najaa nak Ujāfar ja ketika apa namanya datang berita kematian Ja'far hina Kutil ketika dia terbunuh. Kalau Nabi SAW, Nabi SAW berkata. Isna'uli Ali Ja'far, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far ta'aman. Fakada'atahum amrun yasguluhum. karena telah datang kepada mereka itu perkara yang yasghuluh, menyibukkan mereka. Artinya ee, menyibukkan mereka itu dengan dengan kematian dari Ja'far. Awatahum ma yasghuluhum. sekarang apa saja yang bisa mendatangkan manfaat buat si mayit? perkara-perkara yang mendatangkan manfaat buat si mayit. Yang pertama adalah doaul muslim lahu. Doanya orang muslim kepada si si mayit itu mesti sampai. Doanya kaum muslimin kepada si mayit mesti sampai. Jadi kalau kita mengatakan Allahummaghfir lahu warhamhu waafihi wa'fu anhu, artinya doa yang kita sudah sebutkan sebelumnya itu termasuk doa yang dalil yang menunjukkan bahwa doanya orang orang yang hidup sampai kepada doa, si mayit. Adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا في لنا والاخوان الذين سبكونا بليمان ولا تجعل في كلبنا قل للذين آمنوا ربنا ينكر رفراهيم. Kalimat mana yang menunjukkan yang sudah meninggal? Itu pada kalimat sabakuna bil iman. Artinya yang telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya walikhwanin aladzina sabakuna bil Iman artinya Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami Dan dosa-dosa Saudara kami yang telah mendahului kami Dari keimanan Maksudnya sudah mening, meninggal <coughs> Demikian juga sabda Nabi SAW Da'watul mar'il muslim liakhihi Bidzahhir il ga'i mustajabah Da'wat seorang muslim kepada saudaranya Yang tidak hadir Itu dikabulkan Indah ra'asihi uh, Di sisi kepalanya ada Malakun muakkal malaikat yang Malakun Muakal yang artinya malak malaikat yang mencabut nyawa. Waktu lama dia doa dia akhihi. Setiap kali dia mendoakan kepada saudaranya bikerin, kalal Malakun Muakal bhihi. Amin walaka bimisal. Amin walaka bimisal. Demikian juga kamu yang mendoakan. Yang kedua, yang mendatangkan manfaat bagi si mayit, amalan orang yang hidup. Yang kedua adalah kadaudain anhu min aisyahsin. Melunasi hutang si mayit, siapapun orangnya. Siapapun orangnya yang melunasi hutang si mayid, maka itu mesti sampai. Tidak mesti ahli waris. Siapapun yang melunasi hutang si mayid, itu mesti sampai uh, hutangnya itu kepada si, si mayid. Sebagaimana hadis dari buku Tadda ketika melunasi dua dinar dari si mayid. Yang ketiga adalah, Kada'un nazar anhu, menunaikan nazar si mayid. Siapapun yang menunaikan nazar si mayid, maka itu mesti sampai kepada si mayid apakah itu nazar puasa atau selain dari puasa. Maka itu mesti sampai. Yang keempat. Ma ya'falu waladu salih min al-amali as Jadi apa yang dilakukan oleh anak, anak yang saleh dari amalan-amalan saleh itu mesti sampai kepada orang tuanya. Jadi setiap amal saleh yang dikerjakan oleh anak yang saleh itu mesti sampai kepada orang tuanya. Dalilnya adalah walisalil insani illa masa wa nabi sallallahu alaihi wasallam inna atyaama ma sesungguhnya yang paling baik yang dimakan oleh seseorang yang dimakan oleh seseorang itu adalah min dari hasil usahanya wa inna waladahu dan sesungguhnya anaknya itu adalah termasuk dari hasil usahanya kemudian yang kelima yang kelima yang uh, yang mendatangkan manfaat bagi si mayit yang kelima bagi orang yang hidup adalah khalfahu, ma khalfahu ma khallafahu min asarin shaliha wasadaqatin jariyah. Apa yang telah ditinggalkan oleh si mayit min asar shaliha as dari asar-asar yang saleh maksudnya dari amal-amal soleh yang dikerjakan oleh si mayit wasadaqatin jariyah dan sedekah-sedekah jariyah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah nar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talin san in kata amaluhu Apabila anak Adam meninggal dunia. Maka terputus amalnya. Illa min salas kecuali tiga. Illa min sodakatin jariah. Kecuali sodakat jariah. Ilmu, ilmu yang mendatangkan manfaat. Awala din soleh ya da'ulahu. Dan anak soleh yang mendoakan. Mendoakan. Asyahid pada kalimat apa? Sodako jariah. Artinya amalan si Mayit. Dia pernah bersodako jariah. Maka amalan itu yang terus menerus sampai pada si Mayit. Sampai hari kiamat. Tapi adab yang berikutnya dalam menguburkan jenazah adalah ziarah al kubur. Ziarah kubur adalah termasuk adalah sunnah disarjatkan ziarah kubur. Adapun tujuan ziarah kubur itu adalah ada dua. Yang pertama lil itiat, lil itiat untuk mengambil nasihat. Jadi disarjatkan ziarah kubur itu lil itiat untuk mengambil nasihat dan yang kedua watazakuril akhirah untuk mengingat hari akhirat. Ya kita mengambil pelajaran dari dari ziarah kubur bahwa e, sebentar lagi kita akan seperti mayit. Kemudian pelajaran yang kedua misalnya kita mengambil nasihat bahwa apa namanya apa yang akan saya bawa ketika saya meninggal dunia. Dan watataqurilah akhir dan juga mengingat untuk hari akhir bahwa apa kehidupan dunia itu adalah sementara, sementara kehidupan yang abadi itu adalah di di akhirat. Ya kan? Jangan sampai kita ingin bersenang-senang di dunia, kemudian apa bersusah, artinya mendapatkan siksa di di akhirat. Lebih baik kita bersusah-susah di dunia, nanti di akhirat kita akan apa menikmati. Syariat Allah ya kulain ma yugti burab subhanahu wa taala. Dengan syarat tidak mengucapkan, tidak mengucapkan ketika syarat kubur itu. Yu yu yubyu beg, yughu dibu rabba ha ah, membuat Allah itu murka artinya memurkakan Allah Subhanahu wa taala seperti keduail makbur seperti doa kepada ahli kubur jadi dia berdoa kepada ya fulan aghisni wahai fulan tolonglah saya wal istighatsa bihi mindunillah meminta bantuan ini yang kita dapati orang-orang yang syara kubur di wali-wali sepuluh -wali Ya kan, mereka jarak kubur di wali-wali sepuluh -wali ini, ya kan, udah tahu nanti nambah sebelas lagi dua belas dan seterusnya. Jadi bukan cuma wali Songo ya, Songo itu bukan berhenti sampai di sembilan karena sering sering kali saya sampaikan apa bilangan itu tidak menunjukkan apa batasan, ya kan? Kalau bilang wali Songo kok mabeni ya bukan, nggak mabeni wali Songo itu, ya kan? Karena sudah ada wali sepuluh. Ya kan? Nanti ada wali 10, ada 11, 12 dan seterusnya. Nah, itu apa? Apa yang mereka lakukan? Itu adalah naudzubillah ya min kan? Alhamdulillah eh, maksudnya saya belum sempat ngaji tapi sudah tahu, iya kan? Karena pernah ziarah kubur juga, iya kan. Ke Sunan Ampel, Surabaya ke... apa yang mereka lakukan? Itu adalah apa? Mereka sholat, tawaf di kuburannya di Sunan Ampel, tawaf ya kan pakai ihram lagi iya kan pakai ihram kemudian salat nah salat itu tidak menghadap arah kiblat jelas salat menghadap ke kuburan jadi kalau kuburannya mereka polanya menghadap ke arah kuburan jadi ini dan melempar uang receh uang receh itu di kuburan itu penuh iya kan uang 100 500 uang iya kan Dan cara kubur ini termasuk yang disunahkan laki-laki dan wanita sama. Adapun wanita tadi yang dilarang adalah mengiringi jenazah. Adapun syarat-syarat cara syarat -syarat kubur, syarat-syarat cara -syarat syarat -syarat kubur yang pertama adalah apa? Halaman 225. ratus dua Syarat kubur adalah antah tajibah ini khusus bagi wanita. Khusus bagi wanita ketika syiar kubur adalah uh, wa anta tajiba wa tahtashima, ketika keluar uh, dia memakai hijab, berhijab ketika dia keluar untuk syiar kubur. Tidak boleh tabarruz dan tidak boleh tatayub Tatayub itu memakai wangi-wangian. Tabarruz itu dandan menor. Ya kan? Alisnya dicukur, pakai bedak 5 cm. Alisnya dicukur, bedak 5 cm, dikasih apa namanya? persis kuntilana iya kan yang kedua alla taf'ala indal qabri tidak boleh melakukan di kuburan perkara yang diharamkan apa yang dilarang seperti meratap iya kan? meratapi di kuburan nabur kembang di kuburan menyiram pakai air di kuburan si mayit itu tidak butuh air iya kan siram air supaya dia dingin katanya Ya kan disirami kembang supaya diringankan siksaannya. Siapa yang bisa meringankan siksaannya dengan kembang, iya kan? Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama sepakat menabur kembang di kuburannya itu enggak boleh. Menyiram air di kuburan juga enggak boleh. Iya kan? Itu bukan bukan termasuk uh, sunnah. Seandainya itu adalah kebaikan, maka tentunya yang pertama kali melakukan itu adalah para sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menancapkan pelepah daun kurma saja, itu para sahabat protes, iya kan? Sebagaimana hadis dari 26 na'bas. Para sahabat itu protes. Lima fa'al tahadha ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan perbuatan ini ya Rasulullah. Menancapkan pelepah daun korma kepada dua kuburan. Sementara kuburan-kuburan yang lain. Engkau tidak pernah menancapkan pelepah daun korma. Apa jawabnya Nabi SAW. Mudah-mudahan diringankan siksaannya Selama pelepah daun korma ini masih basah. Artinya apa ini khususia. Hanya khususia pada diri. Nabi SAW dan tidak. Uh, untuk umatnya. Yang ketiga adalah Allah Tukfiraminaziyar. Tidak tidak disunahkan memperbanyak ziarah kubur. Ini untuk wanita. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah anak Rasulullah Sallam melaknat zauaratil kubur. Rasulullah Sallam melaknat para wanita wanita ziarah ziarah kubur. Zauarat itu maknanya ada dua. Jadi maknanya itu kan menunjukkan siagul mubalagh dalam bahasa Arab adalah sering ziarah kubur. Dan yang kedua adalah apa, apa namanya, artinya memperbanyak memperbanyak ziarah kubur dan atau dia mengilzamkan dirinya untuk mengziarah kubur. Ini termasuk yang tidak boleh. Yang keempat, Allah Tuhan tidak li ziarah ayaman bi ainihah, tidak boleh menghususkan ziarah itu hari-hari tertentu, nggak boleh. Jadi cara kubur ya silakan cara kubur tapi jangan menghususkan cara kubur dengan hari-hari tertentu seperti misalnya pak pengen cara kubur Jumat Kliwon cara nah, kubur menghususkan Jumat Pahing atau Jumat Pon atau Selasa Kliwon Selasa Wage itu nggak boleh ya kan? itu tidak tidak ada syariatnya, artinya menghususkan hari misalnya Kemis pertama setiap bulan atau ahad kedua setiap bulan itu nggak boleh atau setiap 40 hari nah itu tidak atau setiap 100 hari itu juga tidak tidak ada apa saja yang diharamkan di kuburan yang diharamkan di kuburan yang pertama adalah zabahuliyah jihilla menyembelih walaupun di situ dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa taala walaupun dia menyembelih mengharapkan wajah Allah tetap tidak dibolehkan yang kedua sampai keenam adalah tidak dibolehkan apa? Yang pertama, yang kedua, ayu just social kuburan itu dilabur, di, di dicet, kemudian wayu keada alehi, kemudian diduduki. Yang ketiga, yang keempat, wayu bena alaihi, dibangun di atasnya. Kemudian yang kelima adalah yuzadu alaihi kemudian ditambahkan di atas kuburan itu hiasan-hiasan. Auyuk uh, ta baalehi dan yang keenam adalah menulis. Jadi kuburan itu enggak boleh ditulis. Namanya meninggal si fulan, kemudian lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian, korban merapi, ya kan? tambah lagi. Ya kan tambah menyedihkan ditulis korban merapi, ya kan? korban tsunami, uh, korban likuipaksi misalnya. Nah, ini kan termasuk enggak boleh ditulis ya kan Kuburan itu nggak boleh ditulis Yang ketujuh, yang dilarang di kuburan adalah salat wileha, salat menghadap ke kuburan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bela tulisilal kubur, jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Yang kedelapan adalah salat endah, salat di samping kuburan, walau bidun istikbal, walaupun tidak menghadap para araqiblat. Walaupun tidak, artinya begini, kalau kuburan itu dengan masjid menyatu. Walaupun kuburan itu tidak di kiblat, tetap tidak dibolehkan. Jadi harus betul-betul terpisah antara masjid dengan kuburan. Terpisahnya itu adalah batas tanah kuburan dengan batas tanah masjid. Itu harus betul-betul terpisah. Dan harus ada pemisah. Pemisah dengan tembok, dengan jalan, atau dengan jalan setapak, atau pokoknya ada pemisah. Walaupun misalnya di kuburan itu di sebelah baratnya masjid. Tapi kalau ada pemisah jalan, maka itu tetap boleh kita sholat di, di masjid tersebut yang tidak boleh itu adalah apa? masjid dengan kuburan itu adalah menyatu. Artinya enggak jelas. Ini tanah masjid itu tanah kuburan atau kuburan itu tanah masjid. Kemudian yang kesembilan termasuk yang dilarang adalah binaul masjid 'alaiha, membangun masjid di atas kuburan. Itu juga tidak tidak dibolehkan sebagaimana ancaman dari Nabi SAW. alaihi wasallam, laknatullahi 'alal yahud wa nasara ittakhazu quburan biha Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru Di, eh, ma'shona'u diperingatkan apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ke kesepuluh termasuk yang dilarang adalah ittihadu ha'i'dan menjadikan eh, kuburan itu sebagai perayaan, sebagai eidan, sebagai hari raya. Artinya eh, orang pergi ke kuburan itu bahkan lebih apa? Ini kan zamannya sudah zaman terbalik. Pergi ke masjid di masjid jarang pergi ke masjid. Kalau kuburan sering, ya kan. Yang kedua kalau di masjid tidak bisa husuk, kalau di kuburan bisa husuk. Di masjid tidak pernah zikir kalau di kuburan banyak zikir ya kan. Di masjid tidak pernah sholat sunnah, di kuburan banyak sholat. Banyak sholat. Ini kan terbalik. mestinya masjid itu adalah kita memperbanyak zikir, memperbanyak sholat. Iya kan, e, itu sebaliknya. Artinya bisa khusus di masjid, ini enggak bisa apa, khusunya di kuburan. Saya bisa khusus kalau di kuburan dia sholat, masalah sambil nangis, di kuburan sambil nangis. Iya kan, di masjid enggak pernah nangis. Iya kan, ini kan e, sudah betul-betul terbalik. Jadi menjadikan kuburan itu sebagai hari hari raya. Yang ke sebelas adalah As safar wileihah. Safar untuk ziarah ke kuburan itu juga haram. Walaupun ke kuburan nabi, saya pengin ziarah ke kuburan nabi di Masjid Nabawi, itu haram hukumnya kalau niatnya safar hanya untuk ziarah. Kalau niatnya safar aja untuk ziarah ke kuburan nabi saja tidak boleh, apalagi yang bukan nabi. Itu lebih haram. Wali 10, wali 11, wali 12 lebih haramnya lagi. Safar itu kan semuanya safar. mengeluarkan biaya. Ya kan? Dan itu di itu kan jadi proyek. Sebab kalau enggak ada itu ya enggak ada proyek gitu. Pakayahnya enggak dapat dana satu orang misalnya satu juta, iya kan dari Cirebon sampai ke Jawa Timur sana sudah makan transportasi sudah ditanggung, iya kan? cuma cara kubur, iya kan satu bis lima puluh, eh, itu kan proyek, iya kan? kalau nggak begitu nggak ada, iya kan? itu banyak tuduhan kepada Wahabi itu Alusuna Warjama dituduh apa orang apa namanya? Uh, saya kira banyak tuh kalau dengarkan ceramahnya ya apa namanya saya paling sering dengar ceramah-ceramah kiai ceramah kiai itu saya dengarkan bukan untuk apa untuk sebenarnya dalil itu adalah untuk membantah mereka ya kan? dalil yang mereka pakai adalah untuk membantah ya kan? jadi kalau kenapa orang melarang kita syarat kubur syarat-syarat kuburan wali songo nggak boleh ya kan apa namanya Ya kalau kita kan itu kan proyek. Iya kan? Itu kan proyek. Kalau, jadi kalau enggak ada enggak ada itu ya. Iya kan? Kemudian tahlilan, itu kan proyek juga. Coba enggak ada tahlilan, enggak laku ya kan. Maksudnya apa namanya? Gak, pakaiannya enggak dapat amplop. Maksudnya kalau enggak dari situ ya. Kan? Ini banyak uh, apa namanya? Uh, kalau antum yang pengen dengar ya silakan antum dengar. Iya kan? dalil-dalil yang mereka membantah al-sunnah dengan perkataan-perkataan. Safar ke kuburan itu enggak boleh, iya kan? Safar untuk ziarah ke kuburan. Kemudian yang kedua belas. ikadu surud. Ikadu surud di alaiha. Menyalakan lampu di kuburan. Nah, pelita apa nyala lampu, teplok, lampu, lilin apa yang lampu, enggak boleh. Itu dan yang ke belas. yang terakhir kasru idamiha memecahkan tulang mayit memecahkan tulang mayit itu hukumnya adalah haram karena kasru azmil mayy ka kasrihi hayyan memecahkan tulang si mayit sama dengan memecahkan tulangnya ketika masih hidup kitab puasa kita masuk kitab puasa puasa secara bahasa artinya limsak menahan adapun menurut istilah adalah limsak minal muftirat hani berbuka dari tolal fajar ila ghurub syams menahan dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sadiq sampai terbenamnya matahari adapun hukumnya puasa hukumnya puasa itu ada ada dua ya ada puasa yang wajib ada puasa yang sunnah kalau yang wajib ya hukumnya wajib kalau yang sunnah ya hukumnya adalah sunnah puasa yang wajib itu ada berapa ada berapa puasa yang wajib A1, B2, C3, D4 E5 Ada berapa? Pilihannya mana sih? Puasa yang wajib itu ada berapa? Nanti kalau ada pertanyaan Puasa yang wajib itu ada berapa? A1, B2, C3, D4, E5 Kira-kira pilihan mana? Ayo Ini soal ini ha? Ini sudah ada soalnya Iya kan? Puasa yang wajib ada berapa? Ada berapa puasa yang wajib? Hah? Jawabannya B. Iya. Jawabannya adalah ada empat. Puasa yang wajib itu ada empat. Coba puasa yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa Nadar. Yang ketiga puasa Kodo. Untuk mengkodo puasa hukumnya apa? Iya Iya kan? Anda meninggalkan puasa di bulan Ramadan, anda ganti di hari yang lain, itu hukumnya apa? Ya wajib, kodok, ya kan? Yang keempat puasa kefar, yang keempat puasa kefar, itu adalah hukumnya wajib. Adapun puasa Ramadan, tentunya di sini yang dimasukkan e, pembahasan di sini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib dan termasuk uh, rukun minarkan di Islam. Dalil yang menunjukkan tatacara syariat puasa adalah uh, dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' ul ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah surah Al-Baqarah 200 183 uh, ya ma'ruf ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba lal ladzina kablikum, la Adapun hadis dari As-Sunnah yang menunjukkan syariatnya puasa adalah buniyalislam al ala khamsin. Di Islam ini dibangun di atas dasar lima. Di antaranya adalah uh, wa saum ramadan dan ijma ulama wa ijmatil umma ala wujub siyam ramadan. Sepakat para ulama in, umat ini ha, wajibnya puasa Ramadan. Apa keutamaan puasa Ramadan? Keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu sebagaimana hadis dari Abu Hurairah. Man shama ramadhana imanan watisaban, ghufir lahum ma taqaddama min dzambi. Kemudian keutamaan puasa yang kedua adalah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu azza Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali min Adam lahu illa shiyam." Uh, semua amalan ada Adam balasannya itu adalah untuknya, Itu uh, untuknya. Illa shiyam kecuali puasa. Artinya apa? Keutamaan puasa itu pahalanya yang memberikan pahala itu adalah Allah. Artinya tidak ada batasan. Jadi pahala puasa itu tanpa tanpa batas. Kalimat mana yang menunjukkan tanpa batas? Batas Ba'innahu li wa ana jasi saya sendiri kata Allah yang memberikan pahala. Saya sendiri yang akan me memberikannya. Wa'ana ajisibihi dan saya sendiri yang akan membalas. Kalau Allah mengatakan saya sendiri yang akan membalas. Itu ada enggak batasan? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian keutamaan puasa yang berikutnya adalah wasyamujunnah. Puasa itu adalah benteng. Junnah. Junnah di sini artinya benteng dari ada dua. Junnah itu mananya ada dua. Yang pertama benteng dari api neraka. Yang kedua adalah benteng dari sahwat. Itu makna dari junna. Junna itu mananya adalah benteng. Benteng itu maksudnya membentengi puasa itu membentengi dari sahwat. Kenapa? Karena sahwat itu kan tinggi karena banyak makan, ya kan? Banyak makan, e, maka puasa itu akan mengurangi sahwat. Demikian juga apa puasa itu junna, artinya membentengi dari api neraka. Kemudian uh, Keutamaan puasa lagi yang lain sebutkan dalam hadis adalah ba lahalufu famisaimati abunda lahi mi yaumil qiyamati min rihil miski. Bahu mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada di Allah pada hari kiamat dari bau minyak kasturi. Kemudian keutamaan puasa li saimi farhatan. Puasa itu mendapatkan dua kesenangan. Ya Fruhuma. Yang pertama adalah Waizah aftaral jika berbuka Farihabib Fitrihi. Senangnya luar biasa ya kan. Ketika berbuka itu, masyaallah itu senangnya luar biasa. Ia ya kan. Begitu sudah berbuka sudah, ia ya kan. Namanya makanan apa aja di depan dia, enggak. Pownya kesedihan itu hilang. Yang ada itu adalah kesenangan. Yang kedua Waizalakiyarabahu ketika dia berjumpa dengan rabbnya Farihabisaumihi. Dia senang dengan puasanya. Kemudian keutamaan puasa yang lain bahwa di pintu surga itu ada satu pintu yang namanya royan dan dan hanya bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis dari sahli bin usadi, ana Nabi saw makal inna fil jannati baban. sesungguhnya di dalam surga di surga itu ada satu pintu yukalulahu arroyan. dinamakan pintu Ar-Royan. Ia ya dahulu minhu as-saimun hanya dimasuk oleh orang yang berpuasa yom al kiyama. Laiyah dahulu minhu ahadu gairuhum tidak ada seorang pun yang bisa memasuki uh, memasuki selain dari orang yang berpuasa. Yukhalu sampai dikatakan enas saimun di mana orang yang berpuasa. Payakumuna mereka pun berdiri. Laiyah dahulu minhu ahadu gairuhum. Payatadahalu ketika orang yang berpuasa sudah masuk ke dalam surga. uglek maka pintu itu tertutup tidak ada seorang pun yang bisa masuk jadi yang bisa masuk ini hanya orang yang berpuasa Adapun pun perkara wajibnya berpuasa itu adalah melihat hilal wajibnya wujub usiamir ramadhan beru yati hilal wajibnya berpuasa itu adalah karena melihat hilal jadi penetapan puasa itu sebenarnya ada tiga penetapan puasa itu ada ada tiga nanti akan disebutkan yang pertama adalah melihat hilal yang kedua adalah menggenapkan kalau tidak terlihat hilal berarti menggenapkan bulan syaban itu 30 hari nah, kemudian yang ketiga penetapan cukup satu orang yang adil seorang muslim yang adil itu sudah bisa jadikan penetapan jadi penetapan puasa kalau satu orang sudah melihat maka sudah bisa ditetapkan maka selain daripada tiga ini tidak boleh jadi penetapan puasa dengan cara hisap dengan cara itu termasuk tidak boleh jadi apa namanya banyak bantahan banyak sekali bantahan yang menunjukkan bantahan kepada orang yang menggunakan kalender pen kalender penanggalan atau dengan cara hisap itu sama sekali uh, dibantah banyak oleh para ulama yang pertama kita katakan hisap itu baru munculnya belakangan ya kan seandainya hisap itu sudah ada di zaman Nabi sosalam itu kan tidak apa namanya itu mesti akan apa yang menjadi syariat yang pada masa itu kan menjadi syariat pada masa sekarang. Apa yang tidak menjadi syariat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan menjadi syariat. Ada nggak di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hisap Enggak ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua kalau model dialog, kalau kita pakai dialog misalnya, apakah cukup keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak cukup? Kalau mereka mengatakan keterangan dari Nabi tidak cukup, tidak cukup berarti dia menggunakan hisap ya kan kan kalau mengatakan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup atau tidak mengatakan tidak cukup sekarang itu sudah pakai teknologi orang sudah bisa menghitung nah, dengan cara hisap sudah bisa menghitung tapi berarti keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak cukup ya kan lah terus kalau keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup lah Anda menetapkan sebagai suatu syariat keterangannya dari mana ya kan apa maksudnya ya Anda mengambil keterangan hisap itu dari mana kalau Ya kan, artinya kan syariat itu kan namanya kebenaran itu kan sumber kebenaran dari Al-Qur'an as sunnah dan ijma. Anda pengen mengambil sumber kebenaran dari mana? Lihat, ya. itu bantah Oh begini, e, maksudnya keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup. Kalau keterangan dari Nabi Sallallam sudah cukup, maksudnya diam, nggak usah komentar, nggak usah nambahi. Islam itu tidak butuh tambahan, Islam itu tidak butuh penambahan. Keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cukup, berarti sudah, ya kan? Anda mestinya mencukupkan dengan keterangan dari dari Nabi Shallallam. Kemudian juga adalah tentunya uh, akan menyelisih kaum Muslimin secara umum, ya kan? Karena hisap itu kan di negeri Indonesia dengan negeri Arab sana beda. Anda pakai hisap di negeri ini kok ketidak pakai hisap di negeri Arab. Kalau hisap itu kan mestinya sedunia sama, Iya kan? Mestinya sama, sedunia. Tanggalnya itu mesti sama. Tapi kan ternyata masih banyak yang menyelisihi ya kan? dengan hisab. Hisab besok ternyata apa? Eh, hari ini eh, di Saudi atau di negara mana itu sudah mulai berpuasa. Itu kan berarti tidak sama. Jadi itu berarti menunjukkan hisab itu hanya lokal. Hisab itu hanya lokal. Ini menunjukkan syariat itu padahal syariat Islam itu sambil mencakup seluruh dunia. Ya kan? Dan itu eh, apa namanya... Saya kira banyak tinggal, apa namanya saya sendiri menulis tentang bantahan ini banyak, sekitar 20-an bantahan. Tentang hisap. Jadi ini apa namanya kemudian yang berikutnya, jadi penetapan puasa tadi dengan cara tiga melihat hilal, kemudian menyempurnakan bulan Syakban 30 hari dan cukup satu orang saksi yang melihat. Kalau untuk hari Raya Idul Fitri adalah minimal dua orang, minimal dua, dua orang. Tep. Yang berikutnya siapa yang wajib puasa? Alaman Tajib 234. Siapa yang wajib puasa? Yang wajib puasa itu adalah uh, ajamalulama ala an-nahuya jibusau malal Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah akil berakal, yang ketiga adalah balik. Yang keempat adalah sohe yang sehat, berarti yang sakit tidak. Yang kelima adalah al almukim penduduk, berarti yang musafir tidak wajib. Kemudian yang ke berapa? Muslim akil balik sohe mukim. Yang keenam. Wajib wanita kunaal mar atau tahiro min alhayd diwan nifas wanita harus suci dari Haid dan nifas atau dalam bahasa fikih namanya adamu almawanek. Tidak boleh ada penghalang-penghalang puasa. Penghalang puasa itu apa? Haid dan nifas. Jadi tidak boleh ada penghalang-penghalang puasa. Tapi itu eh, yang wajib puasa. Berarti selain daripada itu adalah tidak, tidak wajib. Berarti orang kafir tidak wajib. Orang gila tidak wajib. Anak kecil tidak wajib. Yang sakit tidak wajib. Ya kan? Cuma di sini yang sohe di sini yang sakit itu karena ada dua macam sakit itu ada dua macam ada sakit yang diharapkan kesembuhan ada sakit yang tidak diharapkan kesembuhan mukim ah, tidak e, musafir berarti tidak wajib cuma di sini e, apa namanya kalau kita total semuanya, ini kan enam yang disebutkan. Uh, atau siapa orang-orang yang diberi keringanan tidak berpuasa? Ada berapa orang yang diberi keringanan tidak berpuasa? Jumlahnya ada sembilan. Orang-orang yang diberi keringanan tidak berpuasa itu sembilan orang. Siapa sembilan itu? Artinya di kalau yang Muslim akil balik itu itu syarat wajib. Itu syarat wajib. Artinya di luar syarat wajib itu ada sembilan orang yang diberi keringanan tidak berpuasa. Siapa sembilan itu? Yang pertama adalah musafir. musafir. Yang kedua adalah sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan. Yang ketiga sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Yang keempat wanita haid. Yang kelima wanita nifas. Yang keenam wanita hamil. Yang ketujuh wanita menyusui. Yang kedelapan sembilan laki-laki dan wanita yang sudah tua. Yang tidak mampu lagi berpuasa. Jadi hanya sembilan orang yang diberi keringanan tidak berpuasa. Lebih dari sembilan. Selain dari sembilan itu wajib. Selain dari sembilan itu wajib. Cuma yang jadi pertanyaan berikutnya. Dari sembilan orang ini. Bukan berarti uh, gugur kewajibannya. Tidak ya kan. Bukan berarti sembilan ini kan diberi keringanan, bukan berarti gugur kewajibannya. Nah orang yang dari sembilan ini itu dibagi menjadi tiga kewajiban. Kewajibannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ada yang diwajibkan kodo, ada yang diwajibkan kodo mengganti. Yang kedua ada yang diwajibkan bayar fidyah saja. Yang ketiga ada yang kodo sekaligus fidyah. Adapun yang ketiga kodo sekaligus vidya ini berat. Ini yang paling wajib. E, Kira-kira yang wajib kodo dari sembilan ini siapa? Yang pertama musafir, yang kedua sakit yang masih yang nomor tiga sakit yang bisa diharap yang masih diharapkan kesembuhannya. Yang keempat wanita haid, yang kelima wanita nifas. Ini yang tidak ada khilaf Itu adalah apa? Itu wajib kodo yang wajib kodoh hanya empat ini itu tidak ada khilaf, maksud saya tidak ada perselisian yang kedua yang wajib fidyah, yang wajib fidyah yang tidak ada khilaf yang tidak ada khilaf yang wajib fidyah, yaitu adalah laki-laki 8 dan 9 poin 8 eh, nomor 2, 8, 9 2 saya tadi menyebutkan urutannya kalau saya menyebutkan 2, 8, 9 dua itu apa sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan kemudian 8-9 adalah laki-laki dan wanita yang sudah tua maka tidak ada khilaf kalau itu wajib vidya yang yang ini kemudian adapun yang diperselisihkan dia wajib vidya atau tidak yaitu wanita hamil dan menyusui wanita hamil dan Menyusui. di situ baru ada khilaf ada khilafnya ada tiga khilafnya yang pertama adalah apa e, kodok saja wanita hamil dan menyusui kodok saja yang kedua membayar vidya saja yang ketiga adalah kodok sekaligus vidya itu wanita hamil dan menyusui kira-kira e, tinggal wanita memilih yang mana apakah mau memilih kodok sekaligus vidya Silakan mau memilih fidiya saja atau memilih qada saja. Kenapa? Karena terserang ini bahasa politik para ulama. Ini kan bahasa misalnya begini, kan tidak bisa mengilzamkan. Orang kaya kira-kira kalau suruh mengqada itu berat, iya kan? Tapi kalau suruh fidiya enteng, iya kan? Orang miskin suruh fidiya berat, iya kan? Tapi suruh puasa oh sudah biasa, iya kan? Kan gitu kan? Artinya apa namanya saya kalau suruh puasa enteng karena sudah biasa. Tapi kalau orang kaya suruh puasa berat. Tapi suruh berviet yang ngasih makan orang gampang, iya kan? Itu maksudnya saya katakan tadi ada bahasa politik. Jadi itu makanya saya tidak bisa mengilzamkan. Tidak bisa, ya sudah. Ini khilafnya diantara para ulama namanya khilaf. Silakan Anda mengambil salah satu dari tiga pendapat ini. Wanita hamil dan menyusui. Sebagaimana disebutkan di sini uh, Wahai wahai wa humaafdal alfitro awisau. Saya kira ini uh, antum apa namanya sebenarnya sudah terjawab. Kalau musafir itu kira-kira yang apa? Yang lebih utama apa? Adalah tentunya adalah mengkodok, ya kan? Mengkodok orang musakit sakit juga tadi sakit yang masih diharapkan kesembuhan, yaitu adalah kodok. Kalau uh, Tadi sudah kita sebutkan yang tidak ada khilaf. Ya, yang tidak ada khilaf tentang kodok. Dan tidak ada khilaf tentang vidya. Adapun yang ada khilaf. Ah, sebagaimana disebutkan di sini. Al-Hubla wal-Murdi. Kalau di kitab al wajiz Wanita hamil dan menyusui. Di halaman 236 ya. Di halaman 236. Al-Hubla wal-Murdi. Wanita hamil dan menyusui. Itu yang di kitab al wajiz Yang kira-kira yang dirojikan yang mana? Vidya atau kodok? Vidya atau kodok di sini? adalah fid vedia. Jadi di kitab al-wajiz berarti wanita hamil dan menyusui adalah fid vedia. Jadi vidia apakah khawatir kepada janin yang dia kandungnya atau khawatir kepada bayi yang sedang dia susui. Ini adalah uh, membayar vidia. Nah, vidia itu sendiri apa? Vidia sendiri itu uh, sebagaimana disebutkan adalah qadru ta'am al-wajib. Berapa ukuran makanan yang wajib yang dia harus membayar fidyah? Ingat fidyah itu berupa makanan pokok. Adalah berupa memberi makan kepada orang fakir dan miskin. Itu adalah uh, makanan sampai mengenyangkan. Makanan sampai mengenyangkan. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik 237. Anas bin Malik annahu dha'afa ni saum. Ketika Anas bin Malik sudah mulai lemah untuk berpuasa. Uh, pada tahun itu, sona ajafna, beliau membuat jafna sarit. Jafna sarit membuat makanan. Jafna sarit itu uh, sop dikasih roti, ya kan? Sop dimakan dengan roti. Jadi kalau, kalau kita orang Indonesia mungkin aneh, ya kan? Coba bahasa gampangnya antum bikin sop, kasih roti tawar itu aja ya kan coba untuk makan sop dengan roti tawar kira-kira rasanya gimana ya kan kalau sama nasi enak ya kan tapi kalau sama roti nah ini roti disuir-suir uh, baru itu sopnya sopnya apalagi sopnya orang Arab itu kan terlalu apa namanya bumbunya itu dicengkeh kayu manis sama kapulogo itu kan terasa kapulogo cengkeh dengan kayu manis sop dikasih cengkeh, kasih kayu manis kasih Kapulogo, ya mungkin rasanya gimana. Kalau di Indonesia, kalau kapulogonya orang Arab kan bagus. Kapulogo Hill namanya kapulogo India. Yang warnanya hijau. Kalau dimakan itu enak, masih enak. Kalau kapulogo Indonesia yang putih dimakan, oh udah. Jadi kayaknya mau, apa namanya, gak kuat. Ya kan? Ini, saya pernah makan, makan dikasih. Jadi khusus bulan Ramadan. Biasanya mereka membuatkan di bulan Ramadan. Jadi untuk makan sahur. Jadi sahurnya itu mereka orang Arab khususnya penduduk Mekah itu adalah apa? eh itu Jafnasarid. Saya baru tahu karena dari karena mereka mengatakan ini apa ini Jafnasarid. E, karena saya sering membaca hadisnya, oh saya baru tahu kalau ini Jafnasarid. Eh apa apa itu betul dari zaman sekarang dengan zaman dulu wallahu taala. Ya e, kan? Jadi Anas bin Malik pernah membuat jafna syarid. Dan itu makanan pokok. Memang roti itu adalah makanan pokok. Wada'a salasina miskinan. Beliau mengundang 30 orang miskin. Fa'asba'ahum sampai mengenyangkan mereka. Jadi vidya itu intinya adalah memberi makanan sampai kenyang. Kalau anda mengundang maka tidak boleh ngasih bungkusan. Itu Bungkusan itu ada yang mengenyangkan ada yang tidak. Ia kan? Karena setiap orang porsinya beda-beda. Ada porsi ini satu setengah bungkus cukup. Ini satu bungkus cukup. Ada yang tiga bungkus gak cukup. Ya kan? Jadi makanya apa? Kalau Anda mengajak orang makan. Ya sudah. Ajak makan di rumah. Masak. Makan suruh sampai kenyang. Sudah. Artinya gak usah disuruh sampai kenyang ya. Gak usah. Ya artinya mereka sudah berhenti ya sudah. Ya kan. Kalau diajak ke warung makan. Ya sudah. Jangan dibatasi. Eh. Tahu tempe aja ya. Gak boleh. Ya kan. Kenapa tidak boleh kita membatasi? Kalau kita sendiri makan itu tidak dibatasi, apalagi ngasih makan orang lain. Kalau kita makan itu yang enak-enak, maka jangan kasih makan orang yang tidak enak, ya kan? Kita biasa makan ayam kok di makan daging ayam bukan makan ayam ya maksudnya. Makan daging ayam kok kita kasih makan orang pehu-pehu ya kan? Tempe tahu, ya kan? Itu jangan, itu urik namanya ya kan? Jadi maunya dirinya enak orang lain dibuat susah ya kan enggak, itu adalah apa kalau bisa orang lain kita kasih makan itu yang lebih baik kalau kita biasa makan dengan daging ayam maka daging sapi ini mereka kasih kalau enggak daging kotta ya kan nah, itu lebih lebih sip lagi ya kan makan daging daging kotta itu adalah vidya jadi jangan kalau nasi kotak gimana kalau nasi kota kira-kira untuk buat nasinya banyak launya banyak sampai mereka mungkin kenyang nah itu boleh nggak ada masalah tapi kalau nasi bungkus nasi kucing nah ya nasi kucing iya kan sego kucing orang makan lima aja nggak sama kalah dengan rajam badok dia ya kan tahu rajam badok ya di YouTube itu ada rajam badok namanya rajam badok itu sudah setiap warung makan itu masih sepuluh piring itu harus habis kalau sepuluh piring habis gratis dia nggak nggak bayar tapi kalau enggak disuruh bayar itu, ya kan itu raja badok supir truk gitu namanya raja badok ketika aja raja badok ya kan raja badok di YouTube ah nanti antum dapati nah, ya kan raja badok itu sepuluh tapi jangan Anda lagi ada di YouTube youtuber apa namanya tamboikun nah, orang Padang yang suka makan banyak. Iya kan? Dan sering dapat kiriman dari perusahaan restoran. Bisa makan daging bisa makan 7 kilo sendiri. Iya kan? Daging sapi 7 kilo, masyaallah ya kan. Pernah rendang dikirimi 2 kilo. 2 daging rendang 2 kilo. Nasi 5 bungkus. Ditambah lagi apa namanya? lalapan sayur apa semua ditung itu habis iya kan coba aja buka youtube-nya Tambo Ikun namanya namanya kan itu uh, kalau raja badok itu masih kalah gitu kalau saya masih kalah raja badok itu memang 10 piring disiapkan di depannya 10 piring pokoknya harus habis 10 piring 10 piring iya kan tapi kalau kalau raja badok memang badannya gemuk kalau Tambo Ikun kan atletis iya kan iya kan jago makan, jago makan pedas, jago makan apa saja. Kalau ini saya bilang ya ini pizza yang satu meter diameter satu, satu meter, dibuatkan pizza, pizza hat yang diameter satu meter, yang super jumbo, ya kan, satu meter banyak diameter itu habis sendiri, ya kan, habis sendiri satu meter diameter, diameter satu meter berapa itu? Yang ukuran uh, nggak tahu itu berapa senti di sini <laughs> itu itu satu meter dibuatkan ya kan? itu habis sendiri 40 nah, burger big burger 40 habis sendiri nah, kita makan dua aja sudah mabuk ya kan nah. namanya tamboiko ada rajem bandok Terkun Puasa. Adapun rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah alim sakanil muftirat mintulul fajr ilagurubisabs. Menahan dari membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun pembatal puasa itu ada enam. Yang pertama dan kedua adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja, itu baru membatalkan yang ketiga, pembatal puasa al-khoi'u amdan muntah sengaja muntah dengan sengaja yang keempat dan kelima al-hayduwan nifas begitu haid dan nifas, walaupun tinggal satu menit berbuka, itu batal kemudian yang keenam adalah al jima ah. hubungan suami istri, kemudian yang ketujuh sebenarnya saya tambahkan, yang ketujuh adalah mengeluarkan air mani mengeluarkan air mani, mengeluarkan air mani beda dengan keluar air mani ya, keluar air mani dengan mengeluarkan air mani. Kalau mengeluarkan air mani maksudnya apa? Seperti onani, masturbasi, nonton film atau itu membatalkan puasa. Itu yang mengeluarkan air mani itu adalah artinya dipaksa dikeluarkan. Kalau keluar air mani dengan mimpi basah maka itu bukan pembatal. Pembatal puasa yang berikutnya adalah tentunya hilang syarat, hilang syarat syarat dari puasa. Kemudian meninggalkan rukun-rukun puasa, itu termasuk pembatal puasa. Ada pada berpuasa, ada pun ada pada berpuasa. Yang pertama adalah makan sahur. Ada pada adalah makan sahur. Ingat makan sahur itu adalah sahur itu waktu, bukan bukan makan ya. Sahur itu adalah waktu. Kapan waktu sahur? Adalah kurang lebih orang membaca 50 ayat antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Sebelum subuh itu kurang lebih orang membaca 50 ayat, itu namanya waktu sahur. Atau di waktu sahur itu di antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Fajar kadzib dengan fajar shadiq itu namanya sahur. Kalau orang makan jam 3 itu tidak disebut makan sahur, makan malam. Jam 2 itu tidak disebut makan sahur, makan malam. Jam 2 itu masih malam, jam 3 itu masih malam. Iya kan? Jadi kurang lebih ya setengah jamlah sebelum subuh. Itu namanya waktu sahur. Setengah jam sebelum subuh itu adalah waktu sahur. Tentunya subuh yang dimaksudkan adalah subuh yang sudah ditetapkan oleh negara. Bukan bukan apa namanya, wah ini kan di Indonesia belum masuk waktu subuh sudah salah subuh. Itu kan subhat ya kan? Uh, ingat itu jangan digubris orang yang seperti ini. Itu itu fitnah, itu apa namanya yang membuat misalnya oh ini di Indonesia terlalu cepat subuhnya. Ah uh, 50, uh, 20 menit uh, apa namanya? Uh, udah enggak usah digubris Kata saya Bimbas, enggak usah digubris orang yang seperti itu. Itu tukang fitnah. Maksudnya tukang fitnah di sini bukan apa namanya mereka adalah eh uh, itu Kebanyakan itu adalah kelompok Hawaris yang mengucapkan kata-kata itu adalah Hawaris. Apa tujuannya mengatakan di Indonesia ini belum masuk waktu subuh sudah sholat subuh? Tujuannya adalah apa? untuk mengkafirkan kaum Muslimin, ya kan? Sholat sebelum waktunya apa? Sangka sholatnya? Tidak sah sholatnya, iya kan? Nah, berarti tidak sah sholatnya berarti dianggap meninggalkan sholat. Apa hukum mereka meninggalkan sholat? Kafir, selesai. Iya kan? Intinya ujung-ujungnya di mana? Kafir. Untuk ujung-ujungnya itu adalah kafir maka orang yang yang mengatakan wah oh, ini subuhnya kan jadwal abadi, jadwal itu kan ada misalnya subuh pukul 4.20. Ah itu belum masuk waktu itu, masih jam 4.40 baru masuk. Nah, itu adalah apa? enggak usah digubris. Waktu kita adalah subuh waktu yang sudah ditetapkan oleh negara. Kalaupun itu salah, ya yang salah negaranya bukan kita. Iya kan? Dia membuat itu yang salah. Faizin akta walahu alaihissalikum yang nanggung dosanya se Indonesia adalah mereka bukan kita, ya kan? Itu yang e, jadi enggak usah. Wah oh ini bagaimana dengan waktu subuh yang muncul itu? Bagaimana ketika sedang makan sahur kemudian e, azan dikumandangkan dia sudah teruskan sampai habis, ya kan? Habis sampai dia minum. Yang kedua. Adab yang berikutnya adalah al kafu Anilagui Warrafas Meninggalkan meninggalkan al-lagwi. Al-lagwi itu ucapan atau perbuatan yang sia-sia. Ucapan sia ucapan itu maksudnya ucapan sia-sia, nyanyi, ya kan? Itu ucapan yang sia-sia. E, bersenandung, banyak yang al Ar, perbuatan yang sia-sia, main game, seharian nonton TV seharian. Arrafas itu mengucapkan kata-kata kotor, keji. Kata-kata comberan semuanya keluar, ya kan? Semua binatang yang ada di bonbin keluar, ya kan? Begitu masuk burung unta, jerapah, gajah, buaya, ya kan? terakhir nanti asu, misalnya. Itu enggak boleh. Nah, itu yang ucapan-ucapan seperti itu adalah dihindari. Yang ketiga adalah aljud. Aljud artinya eh, dermawan banyak sodako banyak dermawan sedekah di sini dermawan di sini semuanya baik dermawan dengan ucapan perbuatan dengan dana yaitu adalah Pak eh, di bulan Ramadan sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling paling dermawan eh, dengan kebaikan Kemudian yang keempat, tajilul fitr. Menyegerakan berbuka. Termasuk yang sunnah adalah menyegerakan berbuka. Yang kelima, ayyuftir alamayatayasarulahu. Berbuka dengan apa yang mudah baginya. Mudah. Yang yang kalau dia mudah dengan ajwa, kurma ajwa, ya kurma ajwa. Kalau tidak ada kurma ajwa dengan rutop. Rutop itu kurma yang masih baru dipetik dari pohonnya. Masih warna kuning, coklat, ya kan? masih berair masih berair rutab kemudian kalau tidak ada baru tamar tamar itu yang sering kita pakai makan itu namanya tamar bukan tamar itu yang sudah kering lima tahun yang lalu sepuluh tahun yang lalu ya kan itu sudah ya kan? saya berapa kali saya kenapa sering saya sampaikan ini kenapa karena setiap kali saya ketemu orang arab orang arab di indonesia ya saya ajak makan kurma Antum tahu enggak ini berapa lama kurma ini? Dia makan. Artinya mereka sudah terbiasa makan kurma ya kan. Saya enggak tahu ya, saya beli, kita beli dikasihnya kurma seperti ini. Ini sudah kering. Mungkin khamsas sanawat min qabl, ya kan. 5 tahun yang lalu itu ya kan? Ini sudah lima tahun yang lalu. Jadi, oh berarti kurma di supermarket kan. Ya? Di supermarket di mall-mall supermarket ada kurma tumpukan bulan Ramadan. Dijual per kilo ya kan. Saya tanya Sheikh ini kurma Coba antum perhatikan, ini kira-kira kurma keringnya sudah berapa tahun yang lalu? lalu. Dilihat-lihat dipegang-pegang, di nah ini, ini sudah tujuh tahun yang lalu. Kok bisa nupenamannya? No, ya, padahal kita melihatnya, wah oh, ini masih baru ya kan? Masih baru, baru keluar dari kota ya kan? Baru keluar dari kota, bukan baru, bukan baru keluar dari pohonnya. Nah, kalau dari pohonnya sudah lima tahun yang lalu ya kan, makanya kan rutop, rutop itu yang baru dipetik dari pohonnya. Namanya rutop. Kalau tidak ada rutop, baru kurma. Kalau tidak ada kurma, baru minum air putih. Kalau tidak ada nah minum air putih, setelah minum air putih baru tahu isi, bakwan, tempe. Itu kan makanan favorit ya kan. Coba uh, apa namanya survei membuktikan ya kan. Uh, itu. Coba didata orang yang kira-kira gorengan dengan apa namanya kue-kue manis yang orang lebih milih gorengan ya kan ini makanan paling favorit. Kemudian yang keenam, Sunda yang keenam adalah berdoa ketika berbuka. Apa doanya ketika berbuka? Zahabaz zama'u wabtallatil luruku insyaallah. Adapun doa yang lain adalah termasuk daim. Allahumma lakasumtu wa bika hamtu bi rahmatika ya Ada yang mengatakan ini kan enggak apa-apa ini kan untuk fadailul amal. Ya bukan soal itu. Kalau ada hadis dhaif pada hadis yang sohe yang diambil yang mana? Yang sohe enggak usah ini, enggak usah diambil yang dhaif. Kan selesai. Tapi dipaksakan. Ya kan? Dipaksakan terlalu dipaksakan hadis yang dhaif, enggak apa-apa disedoa itu untuk kan fadailul amal. Ya kan? Kalau ada hadis dhaif kita kan Berpegangnya kepada disohh. Kalau ada disohh, ada hadis doib. Nah baru hadis soh yang kita amalkan. Yang doib dibuang. Kecuali ada sini doib, doib, doib. Nah baru, iya kan. Semuanya diamalkan karena itu apa? Saling menguatkan. Nah, hadis doib itu kan terangkat menjadi Hasan di Ghairi. Itu kan kalau uh, hadisnya doib. Kalau ada disohh hadis doib ya sudah. Yang soh yang di yang dipakai. Sekian itu Allah taala. Aku lakukan dusta firullahal walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.